Tolip, kemudian kita akan membahas di sini pada pokok bahasan tentang tasrif Lugawi. Jadi kita akan memasuki pembahasan tentang tasrif Lugawi. Apa itu tasrif Lugawi? Di sini disebutkan bahwasanya tasrif Lugawi adalah perubahan VL bersama dengan domirnya. Kita harus tahu bahwasanya VL VL itu. Dia dapat berubah sesuai dengan domirnya Jadi dia mengalami perubahan makna bersama dengan domirnya Misalnya saja kita katakan kataba Kataba itu artinya dia telah menulis Kalau kita menginginkan sebagai pelakunya bukan dia misalnya Misalnya sebagai pelakunya saya Saya telah menulis Bagaimana cara membentuknya? Nah ini dibahas dalam Tasrif logowi Jadi, VL-nya dapat ditasrif Atau dapat dirubah Sesuai dengan nomirnya Baik, Untuk tasrif Dia Ada Digunakan untuk VL madhi Dapat pula untuk VL mudore Ataupun VL hammer Kita akan belajar satu persatu Tayyib, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang tasrif lugawi untuk fi'il madi. Jadi fi'il madi dia bisa ditasrif bersama dengan domirnya. Tayyib. Di sini kita akan sebutkan contoh kataba untuk diperhatikan ya, nanti boleh untuk ditirukan supaya dapat dihafal. Tayyib, kita akan mentasrif untuk Viel kataba Yang merupakan Viel madi Diperhatikan Kataba kataba Katabu katabat Katabata katabna Katabta katabtuma Katabtum katabti katabtuma Katabtuna katabtu Katabna Ini adalah tafsrif Dari Viel madi Saya ulang sekali lagi Kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtum kata katabti katabtum katabtum katabtum katabtum katabtum katabtum katabtu katabtum katabtum katabtu katabna Baik untuk penggunaannya kita perhatikan Jadi cara pembacaan tabelnya bagaimana Atau cara penggunaannya bagaimana Kita kalau sudah memahami tentang domir maka kita akan paham bagaimana penggunaan dari atribut lugawi ini. Kita perhatikan pada baris pertama dan kedua yaitu kakabaka tatabatabu kemudian kata bats kata bataca katapna ini digunakan untuk orang ketiga. Hanya saja pada baris yang pertama dia digunakan untuk jenis laki-laki sedangkan untuk baris yang kedua dia digunakan untuk jenis perempuan Jadi, Misalnya kita sebutkan contoh kataba Berarti dia artinya Dia seorang laki-laki telah menulis Kenapa di sini seorang laki-laki? Karena Fi'el kataba dia terdapat pada kolom yang pertama Yang menunjukkan tunggal Jadi cara pengertiannya Dia seorang laki-laki telah menulis Jadi, Kemudian untuk kataba Artinya mereka dua orang laki-laki telah menulis Demikian pula Terusnya kata bu Artinya mereka para lelaki telah menulis Ini untuk bentuk jamaah Kemudian kata bat Kata bat artinya dia seorang perempuan telah menulis Kita perhatikan kata bat dia digunakan untuk jenis perempuan Karena dia terletak pada baris kedua Kita perhatikan pada tabelnya Oke, kemudian Kata bata Ini pun Dia terletak pada baris yang ke kedua Sehingga artinya mereka dua orang perempuan telah menulis Demikian pula untuk PLPL yang lain Misalnya kita ingin menyebutkan Saya telah menulis Maka kita lihat di mana kita lihat untuk mutakalim. Kemudian kita lihat pada kolom yang digunakan untuk tunggal. Maka, saya telah menulis itu adalah katabtu. Dan demikian pula seterusnya. seterusnya Silakan untuk dicoba sendiri. Baik, untuk lebih melancarkan tentang tasrif. Kita akan sebutkan satu contoh. Nanti antum semua bisa nyoba contohnya yang lain. Untuk setiap mendapatkan ilmu. Madi maka silakan nanti di tasrif. Di sini kita akan contohkan tasrif lugawi untuk fi'il nasara. Tayyib, di sini kita akan tasrif fi'il lugawi tasrif lugawi untuk fi'il nasara. Di sini diperhatikan Nasoro nasoro nasoru Nasoro nasoro nasorna Nasorta nasortuma nasortum Nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna Ya, mudah ya Silakan untuk dicoba sendiri untuk fiil-fiil madhi yang lain Jadi, di sini ada beberapa fiil madhi yang antum semuanya bisa mencoba Di antaranya jalasa. Kemudian kotala dan shariba Silakan untuk dicoba sendiri